Selamat pagi Pak Aswir pagi Mbak s i l a k a n Ya itu ada indikasi Supaya titik Selat Sunda Cepat bangun Ya itu saja Tujuannya cuma itu Supaya cepat dibangun Nanti kontraktornya dapat duit Yang Saya sekali terputus sepertinya dengan Pak Aswir Kita ke Bapak Ali Selamat pagi, ya, pagi Mbak. Silahkan Kelihatannya Pemerintah ada blok ya udah tahu begitu, bukan buru-buru diberesin kalau memang menterinya n gak g sanggup menteri perhubungannya n gak g sanggup, udah diturunin aja, diganti orang yang lebih sanggup gitu, kan itu urat nadi perekonomian kan kalau semuanya kayak begitu, bagaimana mau maju, kasihan yang produsen, kasihan yang pembeli, kasihan yang pemilik truk, kasihan yang sopir Semuanya diterim, Bas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Ali. Selamat pagi, Pak Paulus. Selamat pagi, b u ya. ya, sangat segera perlunya pembinaan secara menyeluruh, b u、uh, Mulai dari masuk kantong parkir, b u Pengaturan keberangkatan masih banyak para c a l o dan preman-preman yang terlibat pengaturan keberangkatan. Siapa yang beri bayar, yang beri bayar mahal, dia yang berangkat duluan. Jadi intinya b e g i n Ibu. Pemerintah pusat harus turun tangan segera. mengambil tindakan nyata, jangan hanya janji-janji manis. tertundanya keberangkatan truk-truk tersebut merugikan semua pihak, termasuk perputaran ekonomi. Jadi terhambat. Jadi gara-gara truknya -gara terlambat b a n g e a t di、mm -hmm. semua terhambat bu. Baik.、Gitu. Terima kasih Pak Paulus, Pak Erwin. Selamat pagi. Pagi. Ya silahkan. Ya,、e、menurut saya harusnya pemerintah kan sudah punya pengalaman ya. Nah, mestinya itu ada standar prosedur yang jelas. Ya, ada target-target yang jelas gitu loh Kalau memang target-target dari s t a n d a r t s a n d a r t y n g gak jelas yaudah Itu tewan gak b i dipakai semua Bu, gitu Karena sekarang ini karena gak tegas Ya gak, gak ada pembecatan, gak ada apa-apaan juga Ya akhirnya seperti itu terus akhirnya pemerintah、uh -huh. Sekian aja Bu, t e r i makasih Terima kasih Pak Arwin Pak Teo, selamat pagi Selamat pagi Ya, komentarnya Kemacetan yang berulang ini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 ジムバタン、ホブン、ジャワー、ジムマイアジャワー、ジムバタン、ジムバタン、ジムバタン、ジムバタン、ジムバタン、ジムバタン、ジムバタン、ジムバタン、ジムバジムバタン、ジムバタン、ジムバタン、ジムバタン、ジ